Jadi eh, ini mungkin kenapa diminta Allah Alam, tetapi memang menjadi persoalan juga yang banyak tidak diketahui oleh orang. Contoh yang paling banyak diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah tentang alhamu. Alhamu itu siapa? Alhamu itu adalah ipar, baik adik ipar, kakak ipar, begitu ya. Sesungguhnya alhamu maut hamu itu adalah kematian. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian menganggap bahwa kakak ipar atau adik ipar itu sudah mahrum Sehingga kemudian boleh membuka aurat, boleh serumah bersama dan lain sebagainya seperti adik sendiri atau kakak kandung sendiri Bahkan padahal Rasulullah SAW mengatakan Alhamdulillah hati-hati itu kematian maksudnya apa saking dianggap oleh sebagian masyarakat kebanyakan itu sudah seperti adik sendiri, adik kandung sendiri atau kakak kandung sendiri. Nah, maka kita harus paham betul siapa saja yang termasuk dengan mahram, siapa saja yang tidak masuk dalam kategori mahram. Dan termasuk kesalahan misalnya menganggap bahwa sepupu itu mahram sehingga tidak boleh dinikahi. Sepupu itu apa bahasa Sunda? anak mam, anak uah. Boleh enggak dinikahi? Boleh enggak dinikahi? Boleh. Ya, ya itu boleh karena tidak termasuk mahram. Ya. Tidak termasuk mahram. Nah, ini yang kita perlu. Jadi, insyaallah yang sudah tadinya niatnya menikahkan sama sepupunya, lanjutkan ya, karena boleh ya. Hukumnya, Di situ tidak terjadi dalam ya, jatah ya, itu. Kalau iya. Baik, pertama definisi mahram ya ini harus kita luruskan sekali lagi ya mahram itu adalah berasal dari kata haram ya haram mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi ya mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi nah haram untuk dinikahinya karena tiga aspek tiga sebab sebab yang pertama adalah nasab sebab yang kedua adalah radha'ah, sesusuan. Yang ketiga adalah sahara, ya musaharah atau pernikahan. Ini yang menjadi sebab ya mahramnya seseorang. Yang ketiga adalah pernikahan. Jadi ya, tiga sebab, yang pertama nasab, yang kedua radha'ah, satu sesusuan, yang ketiga adalah pernikahan. Ya. Jadi ini mahram Orang-orang yang haram untuk dinikahi berarti sebaliknya kalau haram dinikahi boleh terbuka audat-audat yang kecilnya boleh bersama-sama begitu ya dan apa hukum-hukum yang lainnya. Sedangkan nanti sebaliknya kalau yang bukan makroh berarti boleh dinikahi tetapi kemudian tidak boleh terbuka audatnya, tidak boleh bersamaan, tidak boleh berkholwat dan lain-lain sebagainya ya bedanya tadi sekali lagi sudah sampaikan antara mahram dengan muhrim, entah dari mana asal mula orang kemudian salah menyebut kata mahram menjadi muhrim ya. dan itu rata-rata gitu ya sampai akhirnya sudah lah nggak apa-apa pakai muhrim saja begitu istilahnya nah ini kalau salah tetap salah ya sehingga kalau bisa kita tetap ya dengan bahasa mahram ya sesuai dengan kaedah <tuh> Ini muhrim itu allazi yalbisul ihram ya. Muhrim itu allazi orang yang yalbisu menggunakan pakaian al ihram ihram ya. Dan kalau kalian sudah tahu ya, pakaian buat bapak-bapak yang putih itu itu namanya libasul ihram. Pakaian ihram orang yang allazi yalbisu orang yang menggunakannya disebut Muh muhrim Untuk mengetahui siapakah siapa saja yang termasuk bagian daripada mahrum maka lihat surah An-Nisa ayat 23 pada bawah atau sudah pada hafal An-Nisa ayat 23 coba An-Nisa ayat 23 Allah رَبَّكُمْ أَوَلَمْ يَكْفُرْ أَنَّهُ لَهُ الْحُسْنَىٰ <سؤال> وَالْحَسْنَةُ وَالْحُسْنَىٰ وَالْحَسْنَةُ وَالْحُسْنَىٰ وَالْحَسْنَةُ وَالْحُسْنَىٰ وَالْحَسْنَةُ وَالْحُسْنَىٰ وَالْحَسْنَةُ وَالْحُسْنَىٰ وَالْحَسْنَةُ وَالْحُسْنَىٰ وَالْحَسْنَةُ وَالْحُسْنَىٰ وَالْحَسْنَةُ وَالْحُسْنَىٰ Min nisa'ikumul lati dakhlum bhihin, faillam taqunu dakhlum bhihin, fa lajnah عليكم. Uhlain abnaikumul ladzina min a'zlabikum, wa antjamau bina al-uxtayin, wa antjamau bina al-uxtayin, illa ma fad salam. Allah Kana Rafa'uran Rahimah Ya, <coughs> ya Hurrimaj Alaikum Diharamkan Atas kalian semua Untuk Menikahi Nah Siapa saja nah, Ini berarti Masuk kategori Siapa saja Yang mahrum Yang mahrum Itu yang Diharamkan Untuk Dikah Yang pertama Adalah Ummah Nah Boleh Catat Satu Ummah kata ummaha itu jamak dari kata ummun ya ummun itu satu ibu umman dua ibu ummahaat itu tiga atau banyak ibu-ibu maka ummahaat cukup ibu-ibu kalian nah yang dimaksud dengan ibu ya atau um di sini adalah setiap yang nasab lahirnya kembali kepadanya ya setiap yang nasab lahirnya kembali kepadanya Maka definisi ini mencakup siapa saja satu ibu yang melahirkan, kemudian nenek dari ayah maupun ibu, ya. Jadi satu ibu, ibu yang melahirkan kita. Yang kedua nenek dari ayah kita maupun dari ibu kita. Kemudian nenek ayah dari ayah maupun ibu. Artinya apa itu? Biar mudah ya, ulangi Satu ibu, yang kedua nenek Baik nenek dari ayah Maupun nenek dari ibu Jelas ya nah, Kemudian neneknya ayah Apa namanya Uyut ya, Uyut dari pihak ayah Maupun dari pihak ibu Kemudian nenek apa Uyut dari ayah ya Dan ibu Atau kemudian nenek ibumu Dari ayah maupun ibunya ini karena banyak ya, jadi kita lihat gini aja. Ini kita punya ibu. Kemudian ibu itu kan anak dari bapak dan ayah, ya. Maka pertama ibu yang kedua nenek dari ayah maupun ibu. Kemudian nenek ayah dari ayah maupun ibu. Saya kebayang ya. Kemudian nenek ibu, nenek dari ibu. Nenek ibu dari ayah maupun ibunya. Nanti enggak, kebayang enggak? Ada gambar di, ada di mana ya? nantilah Pusing enggak? Pusing? Ya. Pakai apa tu ya? Istilahnya apa? Lagi lagi lagi. Satu ibu, ibu ya, lurus ibu. Kemudian nenek dari ayah maupun ibu. Kita punya ayah dan ibu nah neneknya ibu dan neneknya ayo. ini memang harusnya pakai ini nih pakai wire board ya wire board nanti ya. itu biar siir siir ini enak tak tak tak tak gitu <coughs> jadi tuh saya saya bagikan juga lah ini nih, ya nah, ini tapi itu dulu lah pokoknya intinya gini jalur yang ibu saja naik ke atas gitu atas, ya. ya sampai ke atas uyut, apa nenek uyut, bau, terus apa lagi bao apa lagi bao <laughs> bel bawa, bawa bawa kalau jangaware itu apa jangaware Hah Aduh pada sana tadi terang dong itu istilahnya itu ya Generasi mah gitulah generasi generasi berikutnya itu ummat ibu-ibu kalian pokoknya ibunya ibu-ibunya bapak ibunya bapak dari ibu-ibunya ibu dari ibu-ibu ibu ya kapan namanya ya Pertama ummatukum itu haram dinikahi aduh anak nenek saya cantik sekali ingin menikah dengannya nah itu aroma hukumnya ya walaupun sangat cantik begitu kemudian yang kedua wabana tukum nah, banat itu artinya adalah anak-anak perempuan banat jamak dari bintun bintun bintani banatun bintun itu satu anak perempuan bintani dua anak perempuan kalau bintitan apa <laughs> bukan anak siapa-siapa ya banatun banyak anak ya e, banat anak-anak perempuan dalam bahasa Arab maksudnya adalah setiap perempuan yang nisbah kelahirannya kembali kepada kita setiap perempuan yang nisbah apa nisbah tuh ya asal kelahirannya kembali kepada kita Ya, maka masuk di sini Pertama anak perempuan kita Kedua anak perempuan dari anak kita Berarti apa? Cucu perempuan Kemudian yang ketiga cicit perempuan Anak perempuan dari cucu kita Jelas ya Anak perempuan dari cucu kita ya Berarti cicit kan? Cicit perempuan Pokoknya setiap perempuan yang nisbah kelahirannya dia lahir itu asal mulanya dari kita gitu setiap perempuan yang dia lahir itu gara-gara kita baik anak kita cucu kita cicit kita tahid terus Cicin. anak cicit nah itu paling anak anak cucu anak cicit cucunya cicit cicitnya cicit nah gitulah ya ya gitu dan seterusnya ke bawah tapi Allah kalau apa ada orang yang masih ketemu gitu ya sama cucunya cicit gitu ya kecuali zaman Ashabul Kahfi pas lahir lagi ketemu dengan seluruh cicitnya cicit dari yang keberapa gitu ya Tuh yang kedua ingat ya satu ummat ini sambil ingat-ingat jadi ayatnya walaupun kelihatan panjang tapi kalau sudah tuntas bakal hafal kan ya. satu ummatukum coba baca dari Qur'an Bulimajalikum ummahatukum hafaz gitu. Coba ulangi ibu ibu coba ulangi. <tukun> <tukun> Itu masih lihat Quran kan? Jangan lihat Quran sekarang. Coba <tukun> jangan lihat Quran. <tukun> Allah maha tahu Allah maha tahu. Coba jangan lihat Quran sekarang. Sedikit aja dalam. Doakan aja sedek sedek. Hafal enggak sampai ummahatukum dulu. Hafal ya. Nah, sekarang tambah. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Coba Ibu Bu. Hurrimat <Sangat> 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Bapak Assalamualaikum, wa bintukum. Hafal tu masalah. Yang kedua, yang ketiga, wa akhwatukum. Akhwat itu artinya adalah saudara-saudara perempuan. berasal dari kata uhun. Uhun itu satu orang perempuan, saudara perempuan. Ya, Uhtani dua orang saudara perempuan. Ahwat itu banyak saudara perempuan. Jadi ahwat itu asal katanya jadi Uhtun. Wuahwat hukum dan saudara-saudara perempuan kalian. Maka yang dimaksud adalah baik saudara perempuan seayah dan seibu, ya saudara perempuan yang kandung seayah dan se, seibu atau saudara perempuan yang seayah saja. Jelas ya? Dan yang ketiga berarti saudara perempuan yang seibu saja. Jadi ada tiga. Saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan se seibu. Coba baca lagi sampai waqaf turun sekarang. Barang itu masih leturan enggak Oh masih harusnya jangan sini kalau belum bisa diulang-ulang terus sampai hafal hurrimaj <Sessimus> alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum sekali lagi hurrimaj alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum Akhir yang keempat dulu sebentar Wa ammatukum Apa ammah itu? Bibi ya Ammah itu bibi dari Ayah, ya maka istilahnya Ammat itu saudara perempuan Ayah Ammah ya, Saudara perempuan Ayah kita nah, Saudara perempuan itu istilahnya kita apa? Ya bibi, saudara perempuan Ayah, nah maka Siapa sih yang masuk dalam kategori saudara Perempuan Ayah ini satu, satu saudara perempuan ayah dari satu ayah dan ibu Saudara perempuan ayah dari satu ayah dan ibu ya Kemudian saudara perempuan ayah dari satu ayah saja Kemudian saudara perempuan ayah dari satu ibu saja Bisa dipahami? Pusing nah, Alhamdulillah kalau sudah pusing berarti mikir itu berarti ya Kalau tidak pusing tidak mikir Baik kita akhirnya dengan fokus dengan ini insyaallah ya, mohon maaf ya biar penasaran, jadi nanti saya akan buat inilah, buat apa namanya gambar skema ya bakal dibaca enggak nanti kalau dibuatkan oh ya udah kalau itu pasti dibuatkan lah insyaallah ya mau pakai uh, warna-warni enggak kayak anak-anak <laughs> insyaallah ya nanti mudah-mudahan dibuatkan oleh Allah tapi syaratnya hafalkan dulu satu baris ayat yang barusan ya, kurimat satu baris insyaallah Nanti aja nanti aja. Saya mohon maaf, kebetulan tadi juga masih sedang ada acara, saya tinggalkan agak enggak bisa ditinggalkan. Nah, ini saya mau langsung pergi lagi. Mohon maaf semuanya, mudah-mudahan ilmu tadi bermanfaat. Terutama untuk saya menyampaikan dan umumnya untuk jemaah ibu-ibu. Insyaallah berarti kajian depan masih kita akan tuntaskan dulu Pak Denok ya. Nanti saya sambil bawakan termasuk banyak pertanyaan tentang masalah-masalah ini pasti akan banyak nanti kita siapkan fikum semoga Allah memberikan kita selalu kesehatan, akhiyah, baik lahir maupun batin Dan diberikan iman untuk bisa terus melaksanakan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Amin ya Rabbil Al alamin. Aku lukul iha dan astagfirullahaladzim wa lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh